どうもありがとうございました。<Internet. S 2>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 Kita tahu semua sih siapa yang Yang bisa bermain golf Mahal biayanya Dan biasanya konon Hanya tempat untuk Berdengusiasi Antara pecapa itu kita gak tahu lah ya Tapi、uh, Indisarinya Itu kan untuk kemewahan sebenarnya Menurut kami memahan, Memakan lahan yang besar Hanya untuk kepentingan dan、uh, Kesenangan segelintir orang Dan 私はそれを持っていないと、私はそれを持っていないと。 やはや私はそれを見のは、私は u れを見つけたのは、のは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私たのは、私はそれを見つのは、私はそれを見 Kalau kita lihat tempat d o l a p itu Dua-duanya salah Yang jadi adalah tempat judi Jadi pajaknya pajak judi Itu aja, makasih Oke,、okay. bagaimana dengan Anda Pak Hartono? Pagi, b a k Silahkan, Pak Pada prinsipnya Menurut saya sih Ini peraturannya udah g i l a kali ya Karena Bagaimanapun Kalau kita tidak sanggup berolahraga Karena itu mahal dan sebagainya Bukan karena itu、e, harus dikenakan pajak Tapi kita harus mendukung justru、e, Para pengusaha Ya siapapun disitu yang bernegosiasi Atau、e, Hanya sekedar olahraga Itu semua kan baik Kenapa mesti dikenakan pajak、hmm. Jadi menurut saya Ini peraturan yang Ya gak g masalah u k k a、hmm. l Oke、okay. Itu, Terima kasih Pak Hartono. Kita coba dengar bagaimana pendapat p a m u ya selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan a Ya, emang menurut saya seperti memang tidak boleh terbang biri begitu ya dalam p e n g e n a a n pajak misalnya.、Ya. Kalau memang golf itu mau dianggap sebagai hiburan, ya sebenarnya kayak sepak bola juga bisa dianggap sebagai hiburan gitu loh. Selain olahraga juga dia menghibur gitu. Ya cuman kan kenyataannya bahwa どうしたらば、そっとチャパンをあらが、いと、ディアクリス、ロード、ニア、インターナショナル、トマスカラーをあらが、ジェリア、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォーサー、フィニル、ウォー、フィニル、ウォー、フィル、ウォー、フィル、ファン、フィル、ファン、フィル、フィル、フォー、フォー、フィル、フ 私はそれを知りたいと思います。私はそれを知りたいと思います。私はそれを知りたいと思います。私はそれを知りたいと思います。私はそれを知りたいと思います。 Pokoknya si itu, oke cuman. Oke,、okay, Pak Yudi. Selamat, halo. Silakan Pak Yudi. Halo. Ya silakan, bagaimana komentar、ya. anda Pak Yudi? Menurut saya kalau olahraga g o l f e kan udah jelas,、ya. Jadi aturan pajaknya itu memang g a k benar pemerintah kita. Saya sendiri bukan pemain g o l f e tapi teman-teman saya pada main gitu. Bagi teman-teman yang belum pernah main olahraga g o l f e Ya jangan asal ngomong ajalah Itu buat judi segala macam Memang ada Tapi setiap olahraga mana sih yang gak bisa dibuat judi Betul gak?、Hmm. Ya jadi menurut saya Kalau bikin a t u r a n ya menyeluruh lah Jangan sepotong-sepotong gitu Gitu,、hmm. itu aja sih, Oke. sih? Terima kasih Pak Paulus Ya Pak Ibu, kalau opini kami begini Bu Olahraga me... memang sih olahraga Bu ya Tapi siapa-siapa yang di lapangan itu Setau h kami selama ini パラジャーセット、パラポジャーバー、ヤンセリングティガー、オランダゴルフ、ヤスキラララガボ、サピアダマンフ 私は Judi Buran との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達と サンパギパレオサンパギ a ギギギギギギギギギギギギギギギ k ギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ o ギギギギ a ギギギギギギギギギギギギギ k ギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ s ギギギギギギギギギギ d ギギギ Iya sebetulnya pemerintahan gak usah、uh, memakai m e n g a t a s n a m a k a n b a h w a itu adalah、uh, bukan olahraga Bilang aja k a r a n a untuk orang-orang yang mampu Kalau orang mampu main penuh ya berarti harus berarti bayar Terima kasih Oke、okay. 633-9160 Bagi Anda yang juga ingin bergabung Pak Chandra selamat pagi Selamat pagi Bu Silahkan Pak Chandra Uh, ini pertama main golos Saya rasa lama-lama main gundu juga dikenakan pajak saya rasa tidak、hmm. uh, okay. itu Oke,、okay, terima kasih enam 633-91-60 Silahkan, masih ada waktu Pak Untung, selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Untung Kalau dilihat dari alasannya itu benar Golos a d a l h orang agak bukan waktu hiburan Kalau dilihat lagi secara global 私たちはこのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのクリティックのク a ティックのクリティックのクリテ a ックのクリティ m クのク a ティ i n のクリティックのクリティックのクリティッ s のクリ u ィック b a n g u n ekonomi yang, in ek yang sehat dan baik dan ini akan terlihat ックのクリティッ e のクリティッ a のクリティッ a の a リティックのクリティッ a のクリティ i クの yang baik seperti リ a m a n n y a Pak Harto maka negara kita akan hancur. Itu saja, terima kasih Oke,、okay. Pak Sandi Ya terima kasih, selamat pagi, Pak selamat pagi. Silahkan Saya mikir kalau mau menggugat ya Sekarang bukan cuma peraturan di gugat Pembuat peraturan pun harus di gugat Supaya mereka, ini pembelajaran Supaya mereka kalau membuat peraturan itu Harus lebih hati-hati nantinya、gitu. Jadi jumat d a n g a n peraturan Pembuatnya pembuatnya harus di gugat Saya pikir begitu Pak Ali Ya, eee Terima kasih waktunya. Saya pikir cuma ekspos dari media mengenai olahraga atau bukan olahraganya. Tapi memang kebanyakan yang protes ini kan yang suka main golok. Jadi memang kalau urusan pajak mau dinaikkan. Bukan orang miskin saja, orang kaya juga pada keberatan kan gitu. Jadi itu sebetulnya. パパ、Herman、si ya. Ini, ini,、シャワシャン パジャーズキンラネトンガイネアファナメンガンガジラ。タキタリアフコロフォ a ト a ダシラソララガ。パラマンディビキンパゴロピアファンドラベルカナインパジャーカメファタダ Jadi kita n gak g usah dengerin orang-orang yang j e a l o u s Oh golop Yang main golop t u orang-orang tertentu Itu urusan-urusan kedua Yang paling penting itu olahraga tuh Dibikin pajak ya harus semuanya gitu Jangan-jangan Jangan begitu Misalnya pajak Dikenakan untuk watak Ya watak kalau apa gak ada Pajaknya wajib ya dikena k a n pajak g o l o b orang-orangnya kena pajak ya Semua orangnya kena pajak Oke gitu aja.、Makasih. Terima kasih Pak Johan Pak Jimmy selamat siang Iya selamat siang Kita ya Uh, harus pakai akal sehat loh kalau mau pajak-pajakan gitu, bukan n gak g boleh diskriminatif, mau orang kaya kayak orang miskin, sekarang gini deh contohnya kayak itu, bulan puasa d i l i h a t dianggap maksiat, orang kalau kayak dianggap maksiat, itu juga udah n gak g logis itu, golok mau kaya, kayak itu haknya orang k e r j a d i kalau pajaknya yang masuk akal aja jangan、uh, ditempat tambahin cari akal supaya dipajakin, baik terima kasih terima kasih Pak Jimmy, pada t l p h o n terakhir selamat siang, ya y a akan... Orang-orang yang bikin undang-undang itu -undang harus Coba pikir dulu, jangan langsung t e r l e t a k k e l e t u k ya, kelihatan Kelihatan bodohnya gitu Sekarang gini aja, kalau ada perumah-perumah Tentu r t e yang memberikan fasilitas Lapangan golf, seperti di Jakarta Barat Ada golf l a k e gitu ya Bahkan penghuninya juga kalau main golf itu Dikenakan pajak, pikir aja b a i k t i m Jelas-jelas itu kan olahraga Masa sih dia yang sekolah tinggi gitu Jadi perjalanan gak ngasih mana Hiburan dan olahraga gitu ya Jadi Coba pikir, kalau mau bikin pajak, ya rakyat juga mau bayar. Tapi yang masuk akal lah, pikir baik-baik gitu. Jangan c e r l e t a k l e r t a k yang kelihatan buruknya gitu. Orang nggak sekolah pun kalau ditanya golf itu hiburan atau olahraga, pasti orang bilang olahraga. Kecuali mereka n g gak p e n o n t o n televisi k i t a tinggal di tengah hutan gitu ya. Mungkin n gak g tau h kalau golf itu olahraga. Baik, terima kasih.